Mitra bisnis menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berbagai warisan masalah yang ditinggalkan oleh para elit di masa orde baru, yang hingga saat ini belum juga dikoreksi oleh pemerintah, bahkan cenderung untuk dilanjutkan, adalah sumber masalah bagi seluruh bangsa di masa sekarang hingga masa depan. Untuk membahas apakah timing melakukan koreksi saat ini terlambat atau tidak, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita sekarang melakukan koreksi terhadap kesalahan masa lalu dari para elit, apakah tidak terlambat, Pak? Tidak ada kata terlambat dalam manajemen pemerintahan, gitu ya. Yang jadi masalah adalah karena penyakit itu sudah kronis, ya. makin cepet dikoreksi, di makin baik, gitulah. Enggak ada kata terlambat. Cuma masalahnya bukan soal terlambat atau tidak, yang yang ambil kebijakan itu eh, ngerti enggak sih gitu ya. Begitu jadi menteri, jadi eselon satu, dirjen segala macam yang sibuk diurusi itu jasnya sama dasiknya gitu. Terus lencana jabatan itu gitu. Yang dicari itu kan lambang Garuda, eh, Pancasila, nya DPR, ini ya kan yang dinikmati itu gitu. Lantas jika kita ingin membangkitkan kesadaran seluruh bangsa untuk mengoreksi kesalahan di masa lalu. Demi kesejahteraan bersama, apa yang bisa kita lakukan, Pak Her? Ya, eh, untuk sementara kalau menurut saya tekanan-tekanan publik ya. Karena sebetulnya kalau ngomong ideal, ngomong keinginan saya pribadi, mungkin banyak orang juga ya. Eh, itu ya kita reformasi lagi aja, ya, sila dua gitulah. Hmm. Tetapi kondisi objektifnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi seperti masa-masa 12-15 tahun yang lalu gitu. Dan itu tidak mungkin diulang. Kalau revolusi itu, revolusi pasti berdarah-darah kan gitu. Hmm. Itu ya, ya mulai dari yang kecil-kecil yang ada aja sekarang. Nah kalau kita percayakan pada sistem, ya kita ganti para pemimpin yang lebih baik gitu aja. Orang tahu kok logika dasar, orang bodoh aja tahu misalnya untuk apa industri gula ini, posisi gula lokal dengan gula rafinasi misalnya. Tidak usah jadi dirjen, tidak usah jadi menteri untuk tahu itu Tidak usah jadi pengamat politik Jadi oh, rakyat biasa saja tahu Ya kan, misalnya kemudian cuan-cuap-cuap nah, Di radio, di koran, di radio itu pun Kalau ada yang baca, ada yang dengerin Walaupun ada yang dengerin juga dicuakin aja. Ah, ini buat hiburan aja kan Mereka-mereka yang harusnya mendengar itu eh Apa semua sudah pergi ke dokter THT, ke dokter telinga disuruh pendekin operasi bundes gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.